Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyati a'malina Man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Iyaiha ladhina amanu taku allaha haqqa tuqaatih Wa la tamutunna illa wa antumuslimoon Iyaiha annaas uttaku rabbakumul lazhi khalakakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحم إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتئل لها ورسوله فقد فازا فوزا عظيما أما بعد Sa'ina astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa al umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin Hadirin sekalian para ya, pendengar yang saya hormati rahimanillah wa iyyakum Pada pertemuan yang telah lalu kita telah menjelaskan Beberapa faedah yang masih berkaitan dengan surat Al-Baqarah ayat ke-26. Faedah yang telah kita bahas pada pertemuan yang telah lalu, yang pertama adalah makna firman Allah Subhanahu wa taala, "Yudillu bihi Dengan perumpamaan ini, banyak orang yang Allah sesatkan. Jadi banyak orang yang disesatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan yang dimaksud dengan orang-orang yang disesatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah Orang-orang kafir dan munafik Poin yang berikutnya adalah makna firman Allah subhanahu wa ta'ala Dan dengan perumpamaan ini Dengan permisalan ini Banyak orang yang diberikan petunjuk oleh Allah subhanahu wa ta'ala jadi banyak orang yang Allah berikan hidayah kepadanya dan yang dimaksud dengan orang-orang yang mendapatkan petunjuk dengan perumpamaan di atas adalah orang-orang beriman. Jadi yang dimaksud adalah orang-orang beriman. Poin berikutnya, hadirin sekalian, Rahimahillah wa Ayyakum, bahwa redaksi di atas Firman Allah Subhanahu Wa Taala di atas Yudin Lubihiqatirah. Wahydi Ibni Kafirah menjelaskan kepada kita bahwa menolak kebenaran dan mendustakannya akan menodai dan merusak iman seorang hamba dan Allah akan menambah kesesatan yang ada di dalam hatinya sehingga ia akan semakin terperosok ke dalam kubangan kemaksiatan atau kesesatan atau kekufuran sehingga semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama wa jazaa'u sayya'ati sayyaatun ba'daha dan salah satu bentuk hukuman atas keburukan yang dikerjakan oleh seorang hamba adalah keburukan yang berikutnya keburukan yang berikutnya Para ulama juga mengatakan al jazaa'u min jinsil amal. Balasan itu tergantung jenis amal. Jadi ketika seseorang hamba mendustakan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang dipermakkan Allah Subhanahu maka balasannya adalah kesesatan dan semakin terpoles pada kekufuran. Jadi ini yang perlu kita perhatikan. Dan sebaliknya jemaah saya rahimah Bahawa menerima kebenaran Dan mengimaninya Akan menambah keimanan kita Dan Allah akan menambah hidayah di dalam jiwa kita Sehingga kita semakin istiqamah Dalam keimanan Serta ketaatan kepada Allah subhanahu SWT Sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama kita Jazaul hasanati hasanatun ba'daha Salah satu bentuk ganjaran atas kebaikan yang kita kerjakan adalah Kebaikan berikutnya Jadi Allah akan memberikan hidayah Sehingga kita semakin semangat lagi beramal soleh Semakin semangat, semangat, semangat lagi beriman Dan semakin semangat lagi bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hal ini terlihat jelas dalam ayat ini sebagaimana yang dijelaskan dan ditafsirkan oleh Imam besar Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya bahwa Allah Subhanahu wa taala menambahkan kesesatan mereka sehingga mereka semakin jauh dari Allah sehingga mereka melakukan dosa-dosa berikutnya kenapa karena mereka menolak karena mereka mendustakan perumpamaan yang Allah turunkan dan Allah berikan kepada mereka, padahal mereka telah mengetahui bahwa perumpamaan, permisalan, analogi tersebut berasal dari Allah Subhanahu Wataala. Dan sebaliknya Allah menambah iman dan hidayah kepada mereka. Apa alasannya? Karena mereka menerima, mempercayai dan beriman dengan perumpamaan yang Allah berikan, walaupun hanya seekor lalat... Hadirin sekalian rahimanillah wa iyyakum, faedah di atas sekaligus menjawab pertanyaan yang mungkin terbesit di benak kita, yaitu pertanyaan dengan redaksi mengapa Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah lagi kepada orang yang menerima perumpamaan di atas? Bukankah mereka adalah orang-orang mukmin yang beriman kepada Allah? Bukankah mereka telah menerima Perumpamaan yang Allah berikan Kan begitu ya Jadi untuk apa lagi hidayah Bukankah mereka sudah beriman Dan menerima perumpamaan yang Allah berikan Dan sebaliknya Mengapa Allah sesatkan orang-orang yang menolak Perumpamaan di atas Atau kebenaran yang Allah berikan Bukankah mereka sudah sesat Jadi kalau sudah sesat Buat apa lagi disesatkan Nah jawabannya adalah yang dimaksud memberikan hidayah adalah Allah menambah Allah menambah hidayah tersebut Allah menambah hidayah dalam diri orang-orang yang beriman Allah menambah keimanan mereka Allah membuat mereka semakin giat lagi menerima kebenaran dan beramal, saleh. dan sebaliknya Allah menambah kesesatan di dalam diri-diri diri orang munafik dan orang kafir jadi terus ditambah akumulatif jama'asyah rahimahillah wa'iyakum Kecuali dipotong dengan taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Oleh karena itu hadirin sekalian Janganlah kita meremehkan Atau memandang sebelah mata sebuah dosa kecil Kemaksiatan atau kesesatan yang kecil Karena dosa tersebut Baik berupa ke kemaksiatan Atau berupa kesesatan Dapat mengundang dosa-dosa yang lain dapat mengundang kesesatan-kesesatan yang lain, dapat mengundang kemaksiatan-kemaksiatan yang lain sehingga menjadi besar dan memperparah stadiumnya di dalam diri kita. Dan pada kesempatan yang lalu kita telah mencontohkan dengan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi mengatakan inna siddaqa yahdi ilal birr wa inal birra yahdi ilal jannah. Lalu yang berikutnya Nabi mengatakan, Wa innal khabiyah diilal fujur, Wa innal fujur yahdiilal. Nah, jadi Nabi mengatakan kita bahas redaksi yang berikutnya. Sesungguhnya kedustaan atau kebohongan akan menyeret pelakunya menuju kefajiran-kefajiran berikutnya. Dan kefajiran-kefajiran tersebut. Akan menyeret pelakunya ke dalam api neraka. Dan kita sudah memberikan contoh sederhana, kan begitu aja Mas Ya Rafi Manila, Wahinya contohnya banyak, contohnya misalnya, entah pernah bolos gak waktu sekolah. Misalnya ada seorang anak SMA bolos dari sekolahnya. Lalu ketika pulang di rumah Orang tuanya tanya nak, tadi benar ke sekolah? Benar mah Benar umi Benar bu Padahal dia main Playstation misalnya Main game online Bohong apa tidak? Bohong Lalu uminya tanya lagi Tadi di sekolah belajar apa? Waduh Harusnya bohong lagi kan begitu ya tadi matematika pelajarannya aljabar wah sampai halaman berapa bohong lagi akhirnya jemaah sekalian sampai halaman 70 padahal dia gak ngerti sudah sampai halaman berapa lalu selanjutnya pelajaran IPS gimana Wah, apa yang diajarkan oleh guru kamu pada saat hari ini bohong lagi tadi makan siang gak di kantin waduh bohong lagi kan begitu ya ketika makan bayar gak Wah, bohong lagi. Kap kita jemaat sekalian. Jadi kebohongan yang pertama itu akan mengundang kebohongan kebohongan kedua, ketiga, keempat, kelima untuk merapat ke dalam jiwa kita. Ini bahaya. Oleh karena itu stop rem jemaat sekalian. Jangan remehkan kebohongan kecil. Jangan remehkan dosa-dosa kecil. Kenapa? Karena sekali lagi kebohongan itu akan menyeret pelakunya menuju dosa-dosa berikutnya karena ketika kita berbohong yang pertama kali kita harus menyiapkan kebohongan yang kedua. Ketika kita berbohong yang kedua, kita harus menyiapkan kebohongan yang ketiga, begitu seterusnya akumulatif. Kenapa? Agar tidak terbongkar, agar tidak terbongkar. Bisa dipahami? Contoh yang sederhana dan ada di sekitar kita jemaah rahimanillah wa iyahum dan sebaliknya hadirin rahimanillah wa iyakum. Janganlah kita menganggap enteng sebuah ketaatan Sebuah cabang keimanan Hanya karena hal itu kita lihat sebuah hal yang ringan Karena ketaatan, kebaikan tersebut Akan mengundang hidayah Allah berikutnya Sehingga membuat kita semakin bersam, bersemangat untuk beramal saleh. Contohnya jauh sekarang kalau tadi masalah Keburukan Sekarang kita ambil contoh masalah Kebaikan Contohnya dalam masalah Sabda Nabi SAW ketika beliau bersabda Tabassumuka Fi wajihi akhika Sadatah Ketika Nabi SAW menjelaskan Sebuah amal yang bernilai Dengan sadatah Apa amal tersebut? Tersenyum Mudah apa tidak? Ya, Bisa tersenyum? Tidak bisa. Iya jemaat sekalian. Amal yang mudah, ringan, tidak perlu otot-otot yang besar-besar dan tidak perlu modal. Alhamdulillah di negara kita senyum itu belum bayar, kan begitu jemaat sekalian. Ya? Jadi amal yang ringan, tapi bernilai sedekah. Mari kita renungkan jemaah Jika kita mau Meluangkan waktu kita Sedikit saja Untuk tersenyum dengan ikhlas Tersenyum dengan Tulus kepada orang lain Maka amal ini Akan menuntun kita Untuk mendulang pahala-pahala yang lain Akan menuntun kita Untuk meraih Sedekah-sedekah yang lain Artinya pahala sedekah-sedekah yang Yang lain Kenapa jaman sekalian? Karena ke, atau Dengan diawali dengan senyuman yang tulus Senyuman yang ikhlas Kepada orang lain Maka akan tercipta komunikasi Yang hangat Kan begitu jaman sekalian Karena jika kita tersenyum Dengan ikhlas kepada orang lain Maka orang lain itu berminat Ingin membuka obrolan atau pembicaraan dengan kita. Iya enggak ya Mas atau baru pertama kali datang ke Masjid Al-Barakah, lalu disambut oleh salah seorang jemaah dengan senyuman. Paling tidak antum tertarik untuk berbasa-basi dengan dia. Antum tertarik untuk memberikan salam untuk dia. Kan begitu ya. Dari awal sudah senyum, kan kalau salam kan enggak kedengaran. Senyum dulu yang penting. Subhanallah. Ketika kita senyum dengan ikhlas, orang tersebut tertarik menghampiri kita, lalu mengucapkan salam kepada kita. Ketika kita menjawab salam, dapat pahala atau tidak? Dapat pahala, subhanallah. Kan begitu, dia memilih antum sebagai orang yang dia datangi, dan ketika dia mengucapkan salam, antum jawab, mendapatkan pahala. Jadi cuma model senyum, dapat pahala, menjawab salam berhenti sampai di sini jemaah sekalian rahimanillah wa iyakum. Tidak. Lalu kita mulai obrolan dengan baik, dengan bahasa yang santun, dengan bahasa yang hikmah. Ketika kita berbicara, tanya bagaimana kabarnya, bagaimana keluarganya, kerja di mana dengan bahasa yang tersusun rapi dan uh, penuh dengan sopan santun, maka kita bersedekah untuk yang kedua kalinya. Kenapa jamaah secara siman di lalu ayakum? Karena Nabi bersabda, "Pulum ma'arufin sadakah? Setiap yang baik dan termasuk dalam hadis ini perkataan, ucapan yang baik adalah sedekah." Hadis Rasulullah dan Muslim. Subhanallah. Jadi mulai dari hanya bermodalkan senyuman yang sepele kita bisa bersedekah untuk yang kedua kalinya. Ternyata. Semakin kita lembut perbicaranya, semakin hangat pembicaraan. Semakin hangat pembicaraan. Lalu kita ambil momentum seperti ini, kesempatan seperti ini untuk menyampaikan ilmu agama. Atau kita promosi kajian-kajian terdekat majelis-majelis taklim. Oh, tahu nggak Pak di masjid ini mbak dan maghrib ada kajian. Kalau bapak mau meluangkan waktunya, insya Allah kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat kan begitu, atau kita ajak dia mendengarkan radio dakwah pak dengar radio dakwah misalnya radio roja jadi kita sampaikan ilmu tersebut subhanallah ketika kita menyampaikan ilmu maka itu adalah sebuah sedekah yang ketiga karena nabi mengatakan wa amrun bima'rufi hadis rat muslim Ya Amar ma'ruf nahi mungkar adalah sebuah sedekah Dan ketika kita sampaikan ilmu Walaupun sepotong-sepotong Walaupun tidak lengkap Walaupun sesuai dengan momentumnya Maka itu adalah amar ma'ruf nahi mungkar Mengajak kepada yang ma'ruf Maka itu sedekah lagi Jadi dari modal senyum Kita sudah mengkoleksi berapa sedekah? Tiga sedekah Dan subhanallah jama' sekalian. Jika dia tertarik dan ternyata mendapatkan hidayah, maka kita mendapatkan janji Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa wallahi la an yahdi kallaahu la an yahdi allahu bikarajulan wahidan khairun laka min an yakuna Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah, jika Allah memberikan hidayah kepada satu orang saja melalui perantara dirimu maka itu lebih baik itu lebih afdal itu lebih mahal kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada unta merah Jadi subhanallah kalau mereka dia dapat hidayah, dia, dia mendengarkan radio tersebut dengan istiqomah akidahnya jadi benar dan dan seterusnya, subhanallah kita mendapatkan pahala yang lebih besar daripada unta merah dan unta merah adalah harta tertinggi yang dimiliki oleh orang orang pada saat itu kendaraan termewah yang dimiliki oleh oleh mereka dan berlaku juga pada masa ini kendaraan termewah kendaraan termewah itu berapa M pak ya. mobilan itu berapa M <tuh> Tahu saya yang bukan pemerhati otomotif Kendaraan termewah pada saat ini Itu lebih dari 6 miliar ya, Uang semua itu jamaah sekalian, 6 miliar Subhanallah Jadi itu lebih baik daripada Uang 6M Lebih Padahal modal awalnya berapa? Berapa? Antara keluar berapa sih? 100 ribu? Hah? 10 ribu? 0 no. 0 rupiah jaman kan cuma modal senyum apa susahnya senyum-senyum antum kan bagus-bagus menarik-menarik jadi sulhanlah lihat bagaimana amal soleh itu akan menguntung pelakunya mengerjakan amal soleh amal soleh yang yang lain jadi jangan remehkan amal soleh walaupun kecil karena kita tidak tahu apa yang terjadi 5 menit kemudian 10 menit kemudian 1 bulan kemudian dan seterusnya Itu baru satu orang Coba kalau dia itu Pemilik perusahaan Pegawainya itu 200 orang Dan dia wajibkan benerin Di, radio ini Dan pegawainya dapat idah yang berapa Atau dapat jamah saya rahimah nilai Wa'iyakum Jadi hadirin saya rahimah nilai Wa'iyakum jangan remehkan Amal saleh Karena amal saleh akan menuntun menuju amal masalah yang berikutnya. Jangan meremehkan satu dalil. Oh, enggak masalah, cuman menolak satu hadis saja kok. Hati-hati, karena menolak satu hadis bisa menyeret kita untuk menolak hadis yang kedua, ketiga, keempat, kelima, dan dan ke tang. Oleh karena itu jangan remehkan masalah masalah ini. Bisa dipahami jemaah sekalian rahmatullahi wa ta'ala. berikutnya. Kita melangkah ke faedah berikutnya. Yang berkaitan dengan kalimat terakhir dari surat Al-Baqarah ayat 26. Allah berfirman, "Wa ma yudhillu bi illal fasiqin." Dan Allah tidak menyesatkan dengan permisalan ini, dengan perumpamaan ini kecuali orang-orang fasik. Jadi tidak ada yang Allah sesatkan dengan perumpamaan ini kecuali orang-orang fasik. Jadi penyesatan ini tidak menyentuh pribadi-pribadi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mulai membahas faedah yang berkaitan dengan ayat ini. Atau maaf-maaf kalimat yang terakhir ini Yang pertama Jawa'askan rahimanillah wa'ayakum Makna fasik Atau makna Fiskun Jawa'askan rahimanillah wa'ayakum Fasik atau fisq Secara bahasa Atau etimologi Jadi fasikin Fasikin Secara bahasa atau etimologi Berasal dari akar kata Fasakoyafsukum Fisun Artinya Huruj Amsye Dari fasik Artinya Keluar Dari suatu hal Keluar Dari sebuah tempat jadi fasik Karena teman-teman sering mendengar ya Kata-kata fasik Secara bahasa itu artinya Keluar Dari sebuah hal Atau sebuah tempat Bisa dipahami? Paham? Iya Oleh karena itu zaman sekalian orang Arab Biasa mengatakan fasaqatir khotir rutbah Fasa khotir Rutbah Artinya apa? Isi kurma itu keluar dari kulitnya. Jadi fasakah? Rutbah artinya kurma itu fasic. Artinya apa? Pelaku kemaksiatan tidak ini secara bahasa. Artinya isi kurma tersebut keluar dari dari kulitnya. Dan tikus itu disebut fuisikah? Tikus itu disebut fuisikah? Artinya poesiko itu Orang atau sesuatu yang Fasik, tapi junior Poesiko, poesiko itu Junior, kecil Seperti Kitab sama kutai Kitab itu buku Tapi kutai Fuail Itu artinya buku kecil Buku saku Bisa dipahami? iya Nah, fasik itu orang fasik Yang besar Poisik itu yang kecil. Itu yang kecil. Jadi kalau baju kalau baju ini yang ukurannya S, small. Sudah dimahamin? Iya. Namanya juga tikus kan enggak besar-besar, poisikah. Jadi binatang yang fasik tapi kecil. Kenapa dinamakan binatang yang fasik atau poisikah? Karena tikus itu selalu keluar dari persembunyiannya untuk melakukan kerusakan. Nah, begitu ya Melakukan kerusakan Oleh karena itu dinamakan Kwaistikah Tikus itu keluar, gak ada istiqomah Di dalam traumanya saja gitu ya Dia ipikak gitu, gak ada Tikus itu keluar masuk nah, Begitu Jadi dinamakan Kwaistikah, apa binatang yang Suka keluar Nah Al Imam Ibn Katsir mencantumkan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadis itu berbunyi khamsun fawaasiq atau khamsu fawaatiqan yuttanna fil hil wal har al ghurab wal hidaa wal kalbul aqur wal aqra wal faqrah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ada 5 jenis binatang fasik Jadi ada 5 jenis binatang fasik yang boleh dibunuh baik di tanah halal atau tanah haram. Jadi maksudnya baik ketika kita ikhram atau kita berada di tanah haram sekitar Mekah maupun ketika kita tidak ikhram atau di luar tanah haram. Apa saja lima lima binatang fasik itu? Yang pertama burung gagak dan yang kedua burung elang. dan yang ketiga anjing akur apabila antum punya buku imno kasir terjemahan yang diterbitkan salah satu pustaka diterjemahkan anjing gila jadi anjing akur, anjing gila dan Al-Kalbul Akur ini mencakup seluruh mencakup seluruh hewan-hewan buas yang bisa melukai kita. Jadi mencakup singa, harimau, serigala dan lain sebagainya. Jadi orang-orang atau korban -orang? binatang yang buas yang bisa melukai kita. Apa saja? Ya banyak ya. Apa kira-kira? Yaitu singa terus serigala terus Harimau, terus Macan, terus apa lagi? Kecowak, wah kecewak Kenapa? ya Ular ya, pokoknya demikian Itu masuk al kalbul Akur, kenapa? Karena kata-kata Akur atau Akhir Itu maknanya itu Jaris Jaris Jaris itu artinya apa? Yang melukai jadi dia menyerang dan melukai Maksanya Nah ini termasuk al -Jari. Bisa dipahami? Iya Dan kata-kata Kalb Kata-kata Kalb Itu artinya apa? Anjing ya, Kalbun ya Nah ini bedakan antara Kalbun dan Kolbun Kalbun itu anjing, sedangkan karbun itu, bah terjemahan mudahnya hati. Jadi karbun, jangan kalbun. Kalau karbon itu kalbun itu anjing. Nah, secara hukum asal kalbun itu anjing artinya. Tetapi bisa juga berarti binatang-binatang buas yang lain. Dalilnya apa? Nabi Salatullah Sallam pernah Mengatakan Allah kepada Atau pernah mendoakan utbah Orang kafir Allahumma sallid alaihi kalban min kilabik. Ya Allah Minatakanlah dia Dengan anjing dari anjing-anjingmu Dan ternyata utbah ini meninggal bukan karena digigit anjing Tetapi oleh hewan buas yang lain. Saya agak lupa apa hewan buas tersebut, tapi yang jelas bukan anjing. Tapi Nabi mengatakan apa? Kalb. Oleh karena itu, kalb bisa berarti anjing dan hewan buas yang lain. Al akur itu artinya apa? Al jarih yang melukai. Oleh karena itu, Imam Nawawi menjelaskan dalam Syarah Muslim bahwa seluruh hewan buas yang dapat melukai kita masuk ke dalam Halbul akur Bisa dipahami? Penjelasan yang saya sampaikan di atas itu Mengutip penjelasan Al-Imam An Al nawawi Dengan perubahan Redaksi Tetapi sama secara substansi Bisa dipahami? Ya Itu yang keberapa aja Pak sekalian? Nah, yakin Pak? Empat Pak Ya, yang keempat itu Al Aqrab, kala jengking. Dan yang terakhir Wal Faqrah, tikus. Tikus. Bisa dipahami? Jadi misalnya antum contoh penerapannya bagaimana sih? Ya, contoh misalnya antum melaksanakan ibadah haji. Tiba-tiba di hotel antum ada kalah jengking Boleh dibunuh atau tidak? Boleh Boleh dibunuh? Boleh Karena sekali lagi Nabi mengatakan Ada lima jenis binatang fasik Yang boleh dibunuh Baik ketika ikhram Ketika di tanah haram atau di luar Tanah haram atau tanah halal Atau ketika kita tidak ikhram Salah satunya kalah jengking Jadi bisa dipahami ya ya Jadi ini enggak berlaku di al-barkah ada di kampung tengah, jadi ikrar maksudnya haram di sini itu e, maksudnya di sana, bukan di sini. Itu yang maksudnya ketika Nabi mengatakan tidak berlaku. Nah, pertanyaannya sekarang ya, Bismillahirrahmanirrahim, kenapa dinamakan binatang-binatang yang fasik? Nah, maksud Ibnu Kathir membawakan riwayat di atas adalah untuk menjelaskan makna fasik secara bahasa yaitu keluar karena Rasulullah s.a.w menamakan binatang-binatang di atas lima binatang tersebut dengan nama fasik kenapa? karena ada dua alasan, sebagaimana dikemukakan oleh para ulama diantaranya Imam Nawawi, yang pertama karena mereka keluar untuk mengganggu atau melukai yang lain, kan begitu? Jadi untuk mengganggu dan melukai yang yang lain, termasuk manusia. Jadi karena mereka keluar keluar, mohon digarisbawahi, maka dinamakan fasik. Bisa dipahami? Paham ya? Kenapa dicantumkan oleh Ibnu Katsir dalam membahas ayat ini? dan itu tidak ada di dalam tafsir Ibnu Katsir. Ada tidak? Apa cetakan apa bukuan yang kurang? Di bukuannya tidak ada. Jadi kenapa alasannya? Karena untuk menjelaskan makna fasik secara bahasa. Lima binatang tersebut dinamakan fasik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alasan yang pertama karena mereka keluar untuk melakukan gangguan atau melukai. Alasan yang kedua, hadirin sekalian, pendengar rahimahullahi wa iyyakum karena mereka keluar dari hukum asal. Jadi hukum yang berlaku untuk mereka ini keluar dari hukum asal. Sekali lagi mari kita garis bawahi kata-kata keluar. Keluar dari hukum asal. Apa hukum asalnya? Bahwa tidak boleh membunuh hewan atau binatang dalam kondisi ihram atau di tanah haram. Ini kaidah asal. Bahwa seorang yang lagi ihram atau dalam atau di tanah haram tidak boleh membunuh binatang. Di antaranya dalilnya dalam surat Al-Maidah ayat 95. Ketika Allah Subhanahu mengatakan ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian membunuh binatang buruan ketika kalian sedang ihram. Jadi tidak boleh berburu, tidak boleh berburu dan tidak boleh membunuh binatang. Tapi khusus Lima binatang di atas Keluar dari hukum ini Sekali lagi kita garis bawahi kata-kata Keluar Oleh karena itu dinamakan Khomsul Fawasik Lima binatang-binatang yang Fasik Fasik dari segi bahasa Yaitu bermakna Keluar Jadi segi bahasa artinya uh, Keluar Dan itulah mengapa orang Arab menamakan tikus itu sebagai fayisaf karena tikus itu sering keluar mengganggu uh, pihak lain dan itulah mengapa Nabi sallallahu alaihi wasallam menjuluki menamakan lima binatang sebagai binatang-binatang fasik karena dua alasan alasan yang pertama mereka keluar untuk mengganggu yang lain Dan alasan yang kedua Hukum yang berkaitan dengan mereka Keluar dari hukum asal Yaitu apa? Apa hukum asalnya? Tidak boleh membunuh hewan atau binatang Di tanah haram atau ketika kita ihram. Nah, khusus lima binatang di atas Khusus lima binatang di atas Boleh dibunuh Walaupun kita ikhram Atau ada di tanah haram Oleh karena itu Ketika hukum yang berkaitan Dengan mereka keluar Dari kaedah asal Nabi menjuluki mereka dengan Binatang-binatang Fasik Yang secara bahasa artinya keluar Bisa dipahami jamaah salamualaikum. Jadi karena itulah dinamakan fasik atau fawasik, jamaah dari fasik. Nah, itu secara bahasa. Adapun secara istilah atau terminologi, fasik itu artinya apa jamaah sekalian? Ya? Kalau Anda mendengar kata-kata fasik, apa artinya? Hm, hm, apa artinya jemaat kalian? Hah? Pas? Wah, apa jemaat kalian? Dari segi terminologi atau istilah fasik itu khuruj an ta'atillah atau khuruj an amrillah keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala atau keluar dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama dan bisa dilihat dalam misanul arab Mu'jam Makjumapai siluah oleh Imam Ibn Faris dan juga dalam buku-buku tafsir yang lain. Jadi fasik menurut istilah agama artinya keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu Wataala, keluar dari ketentuan Allah Subhanahu Wataala dan fasik dalam istilah agama Dibagi menjadi Berapa jamah sekalian? Hah? Apakah setiap orang yang Keluar dari ketaatan pada Allah Kafir semua? Tidak Oleh karena itu ulama mengatakan Kefasikan terbagi menjadi dua Sebagaimana yang dijelaskan al-imam ibn kafir Al-imam al-bagawi Al-Imam As-Sa'di Dan para ulama-ulama tafsir yang lain Jadi Kefasikan atau fasik Terbagi menjadi dua macam Yang pertama Yang pertama adalah Fasik atau kefasikan Yang tidak mengeluarkan pelakunya Dari agama Islam Jadi kefasikan yang tidak mengeluarkan Pelakunya dari Agama Islam dengan ungkapan yang lebih detail, manharja anta'atillahi bifi'li kabiyara tindun alkufr, atau bil israr alasalghirah. Fasik adalah ketika seseorang keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan mengerjakan dosa besar. Yang tidak termasuk kekufuran, yang tidak termasuk kesyirikan, hanya kufur besar atau syirik besar, atau senantiasa, kontinu, terus menerus dalam mengerjakan dosa-dosa kecil. Jadi kalau tidak mengerjakan dosa besar, dia mengerjakan dosa kecil Tapi dengan catatan Terus menerus Continue Konsisten dalam melakukan Dosa-dosa kecil Akhirnya Koleksi dosa kecilnya itu banyak Sehingga menjadi Dosa Yang senilai dengan dosa Besar Dan akhirnya dia dijuluki dengan Orang fasik Sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama kita, di antaranya Syekh Muhammad bin Sulaiman dalam Syarah Mumtaz. Jadi, kalau tidak mengerjakan dosa besar, dia continue terus-menerus mengerjakan dosa kecil. Baru orang itu layak dikatakan orang fasik. Bisa dipahami jemaah sekalian? Ya. Jadi, tidak setiap orang yang terjatuh dalam kemaksiatan bisa dikatakan orang fasik. Tapi hanya orang yang mengerjakan dosa besar atau kontinu atau terus-menerus dalam mengerjakan dosa-dosa kecil. Oleh karena itu ulama memiliki ungkapan, la salgi rata maal israr, walakabi rata maal istiqfar. Tidak ada dosa kecil apabila dikerjakan terus-menerus. Artinya dosa kecil yang kita kerjakan terus-menerus berubah menjadi dosa besar. Dan sebaliknya tidak ada dosa besar apabila kita senantiasa beristighfar kepada Allah Swt setelah mengerjakan dosa-dosa kecil. Jadi tidak akan menjadi besar. Jadi las kabi las lagi ratama israr tidak ada dosa kecil apabila dikerjakan terus-menerus. Walakabi rotamal istighfar dan tidak ada dosa besar jika kita beristighfar kepada Allah Subhanahu Wataala. Bisa dipahami jamaah syahrahimani lahu ayyakum? Ya. Contoh penggunaan nama ini dalam Al-Quranul Karim adalah dalam Firman Allah Subhanahu Wataala surat Al-Hujurat ayat 6 jadi penggunaan nama fasik ketika Allah berfirman ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum binabain fatabayyanu Wahai orang-orang yang beriman jika datang kepada kalian orang fasik membawa sebuah berita membawa sebuah kabar fatabayyanu hendaklah kalian periksa kebenaran berita tersebut. Lakukanlah cross check. Periksa validitas dari berita tersebut. Kenapa jemaah sekalian? Alasannya adalah antusibu qauman bijahala fatusibu ala ma fa'antum nadimi. Agar kalian tidak Menimpakan sebuah musibah kepada sebuah kaum Tanpa mengetahui keadaan yang sebenarnya Jadi agar kalian tidak cepat-cepat Menentukan sikap kepada sebuah kaum Menyakiti sebuah kaum Mengeluarkan statement kepada sebuah kaum Padahal kita belum tahu hakikat kejadian sebenarnya hanya karena mendengar oh begini ya langsung memfonis, oh begini ya langsung bertindak, langsung main hakim sendiri, langsung mengeroyok dan lain sebagainya. Ini tidak diperbolehkan. Karena apa? Fatusbihu alamafal tum nadimin. Karena kalian akan menyesal atas perbuatan kalian tersebut. Jadi sudah babak belur, ternyata salah, ternyata salah. Akhirnya menyesal Jadi jamah sekalian Intinya perlu kita garis bawik Berbicara tentang Ayat ini cukup panjang Bukan itu pembahasan kita Tapi intinya Kata-kata fasik dalam surat Al-Hujurat Ayat 6 ini adalah Orang fasik yang tidak keluar Dari Islam Orang yang mengerjakan dosa besar Atau senantiasa mengerjakan dosa-dosa kecil Kalau orang ini Membawa sebuah berita kepada kita Cross check Cross check Kalau orang yang adil langsung diterima apa tidak Jemaah sekalian huh? Ulama menjelaskan Tidak harus demikian jadi dalam ayat ini tidak berlaku mafum muhalafah, pemahaman sebaliknya, kan begitu jamaah sekalian, kalau orang fasik mau berita langsung diterima tapi kalau orang yang adil ulama menjelaskan sebagaimana dijelaskan oleh saya Sulaiman Ar-Haili tetap melakukan proses, kenapa? karena mungkin dia adil, tetapi salah dalam merekam berita, salah dalam menerima berita, salah baca Akhirnya menyampaikan hal yang salah Atau lupa Dia selalu amanat kalau memberitahu, Tapi kudar Allah lupa Akhirnya salah Oleh karena itu sekali lagi Intinya kita harus melakukan cross check Tapi sekali lagi Dalam masalah ini apabila ada orang fasik Membawa berita Maka jangan ditelan mentah-mentah Cross check terlebih dahulu Apalagi pada saat ini di mana mudah sekali seseorang yang tidak bertanggung jawab menghembuskan isu-isu uh, yang tidak bertanggung jawab, yang meresahkan umat, yang mengundang konflik horizontal di antara umat. Oleh karena itu orang yang beriman tidak mudah dalam menerima sebuah berita. Dia harus mengcross check sebelumnya. Dia harus meneliti kebenaran atau validitas data atau berita tersebut intinya fasik bisa dipahami jawaban sekalian ya paham apa tidak nah pembahasan berikutnya masih berkaitan dengan fasik di kelompok yang pertama hadirin rahimanillah lahwa iakum orang fasik menurut pemahaman yang benar Menurut pemahaman ahlus sunnah wal jamaah Yang berdasarkan Al-Quran Dan sunnah-sunnah Nabi SAW yang dipahami dengan pemahaman yang benar Pemahaman Rasulullah SAW dan para sahabatnya Menyatakan bahwa Dia yaitu orang pasik tersebut Masih bagian dari keluarga besar kaum muslimin Alias masih muslim. Masih Mukmin, Terlepas apa penamaannya. Nanti kita singgung sedikit. Tapi intinya. Kita tidak boleh mengkafirkan dia. Selama dia tidak menghalalkan. Dan terpenuhi syarat-syarat mengkafirkan. Yang cukup pelik. Cukup uh, detail. Dan bukan pada saat ini kita menjelaskannya. Tapi intinya yang kita jelaskan. Hukum asalnya. Sekali lagi, kita tidak boleh mengkafirkan saudara-saudara kita yang terjatuh ke dalam dosa besar atau continue dalam mengerjakan dosa-dosa kecil. Karena dia atau mereka masih bagian dari keluarga besar kaum muslimin. Mereka masih dinyatakan sebagai orang-orang yang beriman Masih dinamakan orang-orang beriman Nah ketika ulama semua sepakat Bahwa mereka masih bagian dari orang Masih bagian dari kaum muslimin Ulama kita berbeda pendapat Dalam menamakan orang tersebut Di antaranya ada yang mengatakan Dia itu muslim Bukan mu'min Karena tingkatannya Semua yang muslim belum tentu mu'min ada penjelasan detail saya hanya sebutkan, ini nama yang dijelaskan para ulama jadi jangan heran Adapun alasannya mungkin kita bisa bahas pada pertemuan yang lain jadi ada yang mengatakan muslim ada yang mengatakan mu'min dengan imannya fasik dengan dosa-dosanya ada yang mengatakan lagi mu'min nakisul iman dengan keimanan yang tidak sempurna tapi intinya itu sama Intinya adalah dia termasuk bagian dari kaum muslimin. Dia masih beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalilnya apa? Dalilnya adalah hadis-hadis atau ayat-ayat dalam Al-Quranul Karim. Yang cukup banyak. Di antaranya surat Al-Hujurat ayat 9. Ketika Allah berfirman, Wa in Ta'ifatani Apa kelanjutannya? Hah? Apa? Dan jika ada dua golongan Dua ta'ifat Apa redaksi berikutnya? Minal mu'minin Dari orang-orang mu'min Dari orang-orang yang beriman Ikutacalu Saling bertikah Saling berperang jadi terjadi konflik horizontal di antara orang-orang yang beriman. Artinya orang mukmin, seorang muslim. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fa aslihu Maka damaikan kedua belah pihak tersebut. Damaikan kedua kelompok tersebut. Fa in baghat ihdahu ma'al ukhra Faqatil latti tabgi hatta tafi'ah ila amrin Allah. Kalau salah satu dari dua kelompok tersebut melakukan tindakan aniaya terhadap kelompok yang lain, tidak mau berdamai tetap menyerang, maka apa kata Allah? Faqatil latti tabgi hatta tafi'ah ila amrin Allah. Maka perangilah kelompok yang dolim tersebut, kelompok yang membuat aniaya tersebut. Hatta tafi aila amrila sampai dia kembali ke jalan yang benar, sampai dia kembali kepada perintah Allah subhanahu wa taala dan kewenangan Allah subhanahu wa taala. Fa in fa aslihu bayna kumabil adli wa akositu dan apabila Kelompok yang berbuat aniaya tersebut Sudah kembali ke jalan yang benar Menghentikan peperangannya Gencatan senjata Dia mau kembali kepada perintah Allah <tuh> Maka damaikan Kedua belah pihak tersebut Kedua kelompok tersebut Dengan adil Lalu Allah kembali meyakinkan Kembali menegaskan Wa aksitu Dan berlaku adillah Inna allaha yuhibbul muqsitin Dan sesungguhnya Allah menyukai, mencintai Orang-orang yang berbuat Adil Apa hubungannya ayat ini dengan pembahasan kita? Jadi jama'askar Rahimanillah wa'ayakum saya ingin bertanya Memerangi Orang yang beriman itu boleh apa tidak? Memerangi orang beriman itu Boleh apa tidak? saya bicara kaedah asal memerangi orang beriman boleh apa tidak? tidak boleh dosa kecil atau dosa besar? dosa besar dan ayat ini mengatakan ikhidatalu, mereka saling berperang satu dengan yang lain bahkan salah satu dari mereka berbuat aniaya kepada kelompok yang lain tapi Allah masih mengatakan apa? minal mu'minin mereka itu termasuk orang-orang beriman artinya masih bagian dari rumah tangga kaum muslimin Allah tidak mengatakan mereka kafir padahal mereka melakukan dosa besar tapi mereka, Allah masih mengatakan mereka minal mu'minin termasuk orang-orang yang beriman jadi ini salah satu dalil yang sangat tegas bahawa orang yang melakukan dosa besar selamat dia tidak menghalalkannya. Kalau menghalalkan itu pembahasan yang lain. Tapi hanya melakukan dosa besar dan menghalalkan di sini menghalalkan iktikod maksudnya ya. Saya mengatakan membunuh seorang Muslim halal. Ini keyakinan saya. Nah itu masalah lain. Saya keyakinan saya zina itu halal. Nah ini perkara lain. Kita tidak membahas masalah itu. Karena itu kufur. Tetapi ini melakukan perzinaan. Namun hati kecilnya, ya saya tahu itu berdosa. Tapi bagaimana mungkin? Kan begitu ya? Artinya menahun syahwat. Saya tidak sanggup menahun syahwat saya dan seterusnya. Itu dalih orang tersebut. Intinya dia melakukan dosa besar. Allah mengatakan, Minal mu'minin. Mereka masih termasuk orang-orang yang beriman. Ini menunjukkan, Bahwa orang yang melakukan dosa besar Tidak dikafirkan, Menurut Ahlu Sunnah wal jamaah Bisa dipahami? Ya Itu hukum di dunia Jadi kita tidak boleh ketika melihat ada saudara kita berzina Wahai kafir Bertobatlah kepada Allah Mengucapkan la ilaha illallah Ini tidak diperbolehkan Itu sekali lagi hukum di dunia. Adapun hukum di akhirat, alusunah wal jamaah menjelaskan bahwa orang-orang fasik itu masuk neraka atau tidak? Ah, masuk? Kok semangat sekali Pak, mengatakan saudara kita masuk neraka? Wah, kalau di akhirat kelak tahta mashiyatillah tergantung kehendak Allah subhanahu wa taala tergantung keinginan Allah subhanahu wa ta'ala apabila Allah berkehendak, Allah inginkan, maka Allah akan mengadab mereka menyiksa mereka menghukum mereka dengan berdasarkan keadilan jadi kalau hukuman yang adil bagi mereka 20 menit tidak mungkin Allah lebihkan 20 menit tambah 1 detik tidak, dengan adil Lalu setelah dihukum secara adil dimasukkan ke dalam surga. Bisa dipahami? Paham? Adapun jika Allah menginginkan sebaliknya maka Allah langsung memasukkan mereka ke dalam surga. Dosa-dosanya dihapuskan dan dimaafkan oleh Allah swt dengan rahmatnya dan dengan fatilahnya. Bisa dipahami, jemaah sekalian? Ya? paham? Iya. Apa dalilnya mereka pasti apa, mereka akan berpulang kembali ke surga? Salah satu dalilnya adalah ayat yang tadi surat al-Kujaat tadi ayat 9 Allah mengatakan mereka mas masih termasuk orang-orang yang beriman dan seseorang yang masih beriman akan kekal di neraka tidak dia akan akan masuk ke surga dan dalil sekali lagi kemungkinannya ada dua kalau tidak langsung masuk surga kemungkinan yang kedua diadab sesuai dengan keadilan adalah surat An-Nisa ayat 116 atau 148 ketika Allah berfirman inna allaha la yagfiru an yushroka bihi wa yagfiru maduna dari kaliman yasha sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa syirik dan Allah mengampuni segala dosa yang levelnya di bawah kesyirikan, yang levelnya di bawah kekufuran selain syirik bagi siapa saja yang Allah kehendakinya. Bisa dipahami? Jadi inna Allah an yushraka bihi. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dengan catatan orang yang melakukan dosa syirik belum bertobat saat dia menghembuskan nafasnya terakhir. Bisa dipahami? Wa yakfiru maduna dzalika liman yasha. Dan Allah mengampuni dosa selain kesyirikan yang levelnya di bawah kesyirikan bagi barang siapa yang Allah kehendaki. Ini pun juga dalam ranah orang itu belum bertaubat. Karena kalau orang itu bertaubat, jelas inna taubata tajubbu ma qablaha. Taubat itu menghapus dosa-dosa yang sebelum sebelumnya, artinya sebelum bertaubat. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Allah itu mengampuni seluruh dosa dalam surat Az-Zumar. Ayat itu berkaitan apabila kita sudah bertaubat. Tapi surat An-Nisa ini berkaitan dengan orang yang belum bertaubat. Bisa dipahami jamaah sekalian Jadi menurut pemahaman yang benar Ahlu sunnah wal jamaah Orang fasik itu tidak kafir Apabila Fasiknya ini kelompok yang pertama Yang melakukan dosa besar Atau kontinu Mengerjakan dosa-dosa kecil Bisa dipahami jamaah sekalian Jadi Ahlus Sunnah adalah orang yang sangat hati-hati Dalam memfonis saudaranya Sebagai orang kafir Orang murtad Orang musyrik Keluar dari Islam Tidak, oleh karena itu Apabila masih ada isu yang beredar Yang menyudutkan Orang yang berusaha komiton Pada Sunnah Dengan bentuk isu mudah mengkafirkan orang lain, mudah mengkafirkan saudara-saudaranya, ketahuilah ini adalah isu yang tidak tepat. Isu yang tidak disertai dengan argumentasi ilmiah. Dan semoga kita dijaga dari isu-isu tersebut dan Allah mengampuni apabila ada yang memberikan isu tersebut atau pelaku-pelaku tersebut. Iya. Hadirin sekalian rahimanillah wa iyakum Prinsip di atas Dirangkumkan oleh Salah seorang ulama Besar kaum Muslimin, Salah seorang ulama dari Madhab Asyafi'i Yaitu seorang ulama yang bernama Al-Imam Al-Baghawi Dalam kitabnya Yang sangat terkenal Apa kitabnya Imam Al-Baghawi? Hah? Ya? Ahsan, syarhus sunnah Beliau mengatakan, Ittahfakah ahlus sunnah, ala an nalmu minalayahruju an ilimani birtika bi she'ir min kabair, ida lam yattaqid iba Ahlus sunnah wal jama'ah telah berijma'ah, telah bersepakat, telah melakukan konsensus bahwa seorang mukmin tidak akan keluar dari keimanan artinya tidak murtad, tidak kafir, tidak musyrik birtika bi syai'in minal kabair idza lam ya'taqid ibahataha apabila atau dengan mengerjakan, jadi saya ulang ya. Al-Sunnah bersepakat bahwa seorang mukmin tidak keluar dari keimanannya. Tidak menjadi orang kafir. Dengan mengerjakan sebuah dosa dari dosa-dosa besar. Dengan mengerjakan dosa-dosa besar maksudnya. Tapi ingat, selama dia... Tidak menghalalkannya dengan keyakinannya. Jadi dia tidak menghalalkan dosa tersebut dengan keyakinannya. Wa ida amilah shay'an minha. Dan apabila orang mukmin tersebut mengerjakan sebuah dosa besar dari dosa-dosa besar tersebut, fata kabla tauba dan dia meninggal dunia. Dia wafat sebelum bertaubat sebelum bertaubat kalau sudah bertaubat ini tidak perlu kita bahas lagi yang jadi masalah ini belum bertaubat la yukhalladu finnar jadi dia mati dia meninggal, dia wafat sebelum bertaubat dia tidak kekal di neraka lihat bagaimana penjelasan Imam Bagawi ulama ahlu sunnah wal jamaah dari madhab asyafi'i kama ja'a bihil hadits sebagaimana yang telah diterangkan oleh hadith hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam bal huwa ila namun yang tepat dia dikembalikan kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala dia dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala insyaa'a afa am apabila Allah inginkan Allah kehendaki Maka Allah akan memaafkan dirinya dan langsung masuk ke surga tanpa transit di neraka tanpa transit di, di neraka. Wainshaaaqabu biqadri dunubi, thumma adakholahu aljannata bi rahmati. Namun sebaliknya jika Allah kehendaki jika Allah inginkan Allah hukum dulu orang tersebut sesuai dengan kadar dosa dosanya. Transit dulu di neraka jemaatkan rohimahni lohum. Dihukum dulu oleh Allah subhanahu wa taala. Dan jangan dipikir transit neraka itu enak. Itu tempat transit yang paling pedih yang pernah ada. Dan hukuman yang paling rendah, yang paling ringan adalah dipakaikan sendal dan tali sendal dari api neraka lalu seketika itu juga otaknya mendidih mendidih pernah merasakan hal tersebut? oleh karena itu jangan merasa dan jangan mengucap ah cuman transit doang saya sudah sering transit di bandara Jeddah 4 jam ya insya Allah gak masalah lah. saya sudah sering transit di Soekarno-Hatta ya gak masalah lah kalau transit ini bukan bandara jemaah sekalian, ini neraka. Naudzubinnaikh min tali. Jadi dihukum dulu di dalam api neraka. Thumma ada khalaful jannah tabir Lalu Allah setelah selesai dosa-dosanya telah dibersihkan dengan api neraka, lalu Allah masukkan ke dalam surga dengan rahmatnya. Ini penjelasan salah satu ulama besar Islam. Al Imam Ibnu salah seorang ulama mazhab Syafi'i yang mewakili penjelasan para ulama-ulama sunnah yang lain. Jadi inilah prinsip kita dalam menghukumi orang-orang fasik. Bisa dipahami jemaah rahimanillah wa iyyakum? Dan prinsip ini adalah prinsip yang moderat dan didukung oleh dalil-dalil syar'i baik dari Al-Quran dan Sunnah dan sekali lagi adalah prinsip yang moderat, merupakan sikap pertengahan antara dua kutub yang berbeda kutub yang pertama adalah kutub yang ditempati oleh sekte yang bernama murjiah yang mengatakan Orang yang mengerjakan dosa-dosa besar Adalah orang yang memiliki iman yang sempurna Dan akan langsung masuk ke surga Allah subhanahu wa ta'ala Jadi murjiah Atau yang lebih detail lagi Murjiahnya Jahmiyah dan karamiah Yang mengatakan Iman itu Hanya Pengetahuan di dalam hati Ma'rifah dalam hati Kalau orang sudah tahu Allah berarti dia orang yang beriman Mau dia berzina Mau membunuh itu gak ada urusan Atau karamiyah Orang yang mengatakan Iman itu apabila Diucapkan dengan lisan Jadi selama kita mengatakan Saya beriman, saya mengucapkan La ilaha illallah wa annamah maru rasulullah Mau dia berzina, mau dia korupsi, mau dia membunuh Itu gak ada urusan dengan dengan imannya imannya sempurna. Imannya sempurna. Oleh karena itu mereka mengatakan imannya pezina sama dengan imannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nauzubillahi min dzalik. Semoga Allah menjaga diri kita dari pemikiran seperti ini dan mereka meremehkan dosa-dosa besar dan meremehkan mengerjakan kewajiban-kewajiban kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan sekali lagi, saya pernah mengingatkan kalau tidak salah Pemikiran seperti ini Itu secara tidak sadar Masuk ke sebagian kita Contohnya misalnya ketika ada orang Diajak untuk beramal Diajak untuk sholat Dia katakan yang pentingkan hati saya. Ya enggak jemaah sekalian. Sering tidak mendengar itu. Yang penting kan hati, ya hati saya sudah baik. Nah, ini terkena virus murji'ah. Ayo Bu pakai jilbab. Oh, yang penting hati saya dijilbabkan, selesai. Nah, ini bahaya jemaah sekalian. Rahimakumullah. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita dan seluruh kaum muslimin. Nah, sekali lagi mereka katakan yang penting hati yang penting diucapkan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Syekhul Islam al-Taimiyah ketika beliau mengatakan Faqalatil Murji'ah. Murji'ah itu mengatakan Jahmiyatuhum wa ghairu Jahmiyatihim. Baik yang Murji'ah Ekstrim, Jahmiyah atau Karramiyah. Ini sebuah sempalan dari Murji'ah juga. Mereka mengatakan huwa mu'minun kamilul iman. Orang-orang pelaku dosa besar adalah orang mukmin yang imannya sempurna. Bisa dipahami? Iya. Itu kutub yang pertama, kita selesaikan saja ya. Agar tidak dipotong-potong majelis ini. Kutub yang kedua, kutub yang berseberangan 180 derajat. Yaitu kutub yang ditempati oleh dua kelompok dalam masalah menyikapi orang fasik, jadi maaf, jadi sebelum saya lanjutkan, saya ingin mengatakan, jadi orang-orang murjia itu tidak memiliki kata fasik di kamusnya, ya mas kalian. kan begitu? Jadi nggak memiliki kata fasik di kamusnya. Jadi kalau ada orang murjia, coba cek kamusnya, kan begitu? Jadi kenapa? Karena mereka menganggap pelaku dosa besar itu. Orang mukmin yang sempurna ya sudah nggak ada orang fasik kalau begitu bisa dipahami? Iya. Kecuali ada perincian murji'afukohat. Ini mungkin pembahasannya lain. Murji'afukohat. Ya. Tutup murji ya. yang berseberangan 180 derajat yang ditempati oleh dua kelompok yang menyimpang. Yaitu kelompok apa? Kelompok warij dan Mu'tazilah. yang menganggap pelaku dosa besar keluar dari keimanan keluar dari keluarga besar kaum muslimin jadi ini kelompok dua kelompok yang ekstrim mengatakan orang yang berzina itu keluar dari iman bukan termasuk bagian kaum muslimin dan di akhirat kelak dia akan kekal di neraka di akhirat kelak Dua kelompok ini kompak memfonisnya Sebagai penghuni neraka Selama-lamanya Dan hal di atas Sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Qadi Abdul Jabbar Seorang tokoh mu'tazilah Dalam kitabnya Syara Syara'usunul Khamsah Dan para ulama-ulama Ahlu sunnah yang menjelaskan Kesesatan dan penyimpangan mereka di antaranya Imam Abu al-Hasan al-Asy'ari, di antaranya al-Imam Qurtubi, Syekhul Islam Ibnu dan lain sebagainya. Jadi mereka sepakat apa jamaah sekalian? Orang yang melakukan dosa besar keluar dari keimanan dan kekal di dalam api neraka. Bisa dipahami? Itulah Khawarij dan Mu'tazilah. Pertanyaannya dan pertanyaan ini saya jadikan penutup pengajian kita pada kali ini kalau demikian apa perbedaan ideologi Khawarij dan murjiah dalam masalah ini dalam masalah menyikapi orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar apa perbedaannya ada yang bisa menjawab yang bisa menjawab saya berikan hadiah tapi pekan depan Iya, ada yang bisa menjawab kalau tidak ada yang bisa, saya diberi hadiah Gimana? Setuju? Setuju pak? Yang benar pak? <laughs> Iya Siapa yang bisa menjawab? Apa perbedaan Khawarij dan Mu'tazilah dalam menyikapi pelaku dosa-dosa besar? Ini kan masalah yang sering dijelaskan bukan ya mas kalian? Apa perbedaannya? Saya ingatkan kembali, sebelum kita berbicara perbedaan, mereka memiliki tiga persamaan. Yang pertama, mereka sepakat orang ini keluar dari keimanan. Yang kedua, mereka sepakat orang ini kekal di dalam api neraka. Dan yang ketiga, mereka sepakat bahwa mereka sepakat untuk mengingkari syafaat Rasulullah SAW kepada orang tersebut. Kenapa? Karena sudah sudah keluar dari iman. Ya nggak mungkin dapat syafaat Nabi SAW. Itu kesepakatan di antara dua kelompok ini. Bisa dipahami? Jadi kesepakatannya ada berapa? Ada tiga. Pertanyaan sekali lagi, apa perbedaan? Di antara mereka dalam menyikapi pelaku dosa-dosa besar Perbedaan yang pertama Jadi ada empat perbedaan Dalam Jadi antara Mu'tazila dan Khawarij Dalam menyikapi orang yang melakukan dosa besar Atau orang yang senantiasa melakukan dosa-dosa kecil Yang pertama Mereka berselisih Dalam menghukumi pelaku dosa besar di dunia Setelah mereka bersepakat, orang ini keluar dari iman. Tapi mereka berselisih dalam menghukumi pelaku dosa tersebut. Courage, courage bagaimana? Courage mengkafirkannya. Courage mengkafirkannya. Adapun Muqtazila memberikan sebuah istilah baru. Dengan istilah Manzilah. Bainal manzilatein Manzilah kedudukan di antara Dua kedudukan Di tengah-tengah Maksudnya apa? Keluar dari keimanan Tetapi tidak masuk ke dalam Kekafiran Jadi bukan Orang yang beriman dan juga bukan orang kafir Itu yang maksud manzilah Jadi dia menempati sebuah tempat di antara dua tempat. Maksud dua tempat di sini adalah iman dan kufur. Jadi dia dikeluarkan dari keimanan tapi tidak masuk ke dalam kekufuran. Punya tempat tersendiri. Jadi tidak kufur, tidak iman. Adapun orang Khawarij tegas, mereka mengkafirkan dia orang tersebut bisa dipahami? Perbedaan yang kedua, mereka berselisih dalam memberi nama kepada pelaku dosa besar. Mem mereka berselisih dalam memberi nama kepada pelaku dosa besar. Khawarij menamakan orang tersebut dengan nama kafir. Karena dia sudah dikafirkan, oleh karena itu namanya apa? Namanya kafir. Sedangkan Mu'tazilah Menamakannya dengan nama Fasik Inilah perbedaan Fasik versi alusunah wal jamaah Dan fasik versi Mu'tazilah Dan kita akan bahas berikutnya lagi Jadi Mu'tazilah mengatakan Orang ini fasik Tapi sekali lagi Ada perbedaan dengan alusunah wal jamaah Fasik menurut Muqtazila sudah keluar dari keimanan Tapi belum, bukan orang kafir Adapun fasik menurut Ahlu Sunnah wal Jamaah Masih berada dalam ranah keimanan Fasik menurut Muqtazila sudah bukan bagian dari kaum muslimin Bukan bagian dari orang-orang beriman Tapi fasik menurut Ahlu Sunnah bagian dari orang-orang beriman Paham? Fasik versi Muqtazila Jadi namanya apa? Fasik Kalau Khawarij Kafir Jadi orang yang berzina Orang Khawarij mengatakan dia kafir Adapun orang Muqtazila mengatakan dia Fasik, tapi tunggu dulu Apa makna Fasik menurut Muqtazila Ternyata berbeda dengan Ahlu Sunnah Merjalaan Itu perbedaan yang kedua Perbedaan yang ketiga mereka berselisih dalam hukum bermuamalah dengan mereka Jadi Khawarij dan Muqtazila berselisih dalam hukum bermuamalah Berinteraksi dengan pelaku dosa-dosa besar Khawarij mengatakan kita memperlakukan hukum orang-orang kafir Terhadap mereka dan bahkan lebih ekstrim lagi jaman sekalian kadang-kadang hukumnya itu versi mereka sendiri, oleh karena itu dengan mudah mereka bisa menghalalkan darahnya, main bunuh saja padahal orang kafir dalam Islam pun hukumnya itu tidak se-ekstrim itu, butuh perincian mereka dengan mudah main rampok saja main mengambil barang pelaku dosa besar tersebut dengan begitu mudah Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita dan kepada mereka Bisa dipahami Jadi mereka mengatakan Kita berlakukan hukum-hukum orang kafir terhadap mereka Banyak hukum orang kafir Jadi sekali lagi uh, Tidak mewarisi Tidak mendapatkan warisan dan lain sebagainya Kalau menikah Dicerai, dipisah Karena murtad kata mereka Kan begitu ya mas kalian Dan lain sebagainya Adapun pun mu'tazilah mereka mengatakan kita berlakukan hukum orang-orang muslim kepada mereka Jadi tetap hukumnya berlaku orang-orang muslim Yang terakhir Mereka berselisih Khawarij dan Muqtazilah berselisih Dalam azab di dalam api neraka Orang-orang Khawarij mengatakan Pelaku dosa besar kafir dan di neraka di dengan azab orang kafir, orang dia kafir kok oleh karena itu di neraka diadab dengan adab orang kafir sedangkan Mu'tazila mengatakan azab orang tersebut levelnya tingkat pedihnya kepedihannya di bawah azab orang kafir karena kita tahu bersama an-naru darokat azab di neraka itu tidak sama Walaupun mereka sepakat bahwa pelaku dosa besar kekal di neraka, tetapi mereka berbeda pendapat. Mereka khilaf tentang adabnya itu bagaimana. Kata orang Khawarij, adabnya itu sama persis dengan adab orang-orang kafir. Adapun Mu'tazilah mengatakan tidak, levelnya di bawahnya.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 ان الله لا يستحيي ان يضرب مثلا ما بعوضه فما فوقها فاما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم wa amma الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثير ويهدي به كثير وما يضل به إلا الفاسقين. Ayat من القرآن